Allahhu akbar Allahu akbar Allah. Cek cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya lebih semangat karena gak sendiri Mudah-mudahan teman-teman juga semangat walaupun masih sendiri Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Rabbich rahli sadri, wajistil amri, wahul akudat min lisani, yafkuh kauli. Raziina Billahi Rabbah, wabimuhammadin Nabiya, wabil Islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencas iman kita. Karena memang iman kita itu lebih sering lobet daripada handphone kita. Dan itu realitasnya kayak gitu. Handphone dalam sehari berapa kali ngecas? Tergantung harga handphone. <laughs> Dan ngecasnya paling cepat berapa lama? Dari nol. Tergantung harga ada yang pakai fast charging, ada yang lo nggak fast ya, jadi slow banget. Orangnya wireless, makanya handphonenya juga wireless. Ada yang ngecasnya paling cepat kalau fast charging itu satu jam dari nol, satu jam setengah lah kalau udah lama. Setiap hari minimal dia ngecas sekali, rata-rata dua kali. Padahal dia cuman make buat chatting, buat Upload uh, apa foto, gak sampai video. Kecuali kalau dia nge-followingnya terlalu banyak. Gak apa-apa sih nge-following terlalu banyak. Yang penting followernya sedikit. Bener kan ya? Buat apa followers banyak-banyak tapi semuanya orang lain. Kan ya? Mending sedikit cuma satu. Tapi dia... Sekarang kita jangan bangga dengan jumlah followers yang banyak ya. Cuma 1,1 juta aja pamer gitu kan? Mending kita bangga dengan followers yang jelas statusnya. Eh, ini tadi apa? <laughs> kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Padahal handphone kita itu tidak dikuras dengan nonton YouTube atau streaming. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras Yang kotanya itu habis setiap hari Karena kita gak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang gak boleh Ngedenger pembicaraan yang tidak baik Ngerasa baper terhadap sesuatu yang belum boleh kita baper Sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10 kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman? Ketika kita ngerasa lowbat dan alarm bahwa iman kita lowbat itu banget, salah satunya kalau sholat nggak khusyuk, begitu kita takbir. Gak kerasa tiba-tiba udah salam. Nah ini berarti udah lobet banget nih. Eh tadi berapa rakaat ya kan sering tuh gitu. Atau eh tadi baca al-fatihah gak ya pas kita ruku gitu kan. Ruku tapi lupa tadi al-fatihah gak ya. Nah ini berarti udah lobet banget nih. Atau ciri lobet yang lain. Kalau kita dengerin bacaan Al-Quran ngantuk. Itu udah lobet tuh. Kan kita sering kalau gak bisa tidur dengerin Al-Quran kan. Bukan dengerin lagu-lagu lalubai gitu kan, dengerin Al-Quran. Ada yang gak bisa tidur dengerin Jukers, jadi Jukers mania gitu. Ada yang gak bisa tidur dengerin Tilawah misalnya uh, Toha Junaid. Ketika dia dengar bacaan Bismillah langsung ngantuk, langsung tidur, tibra. Padahal baru Bismil, Bismillah. Oh berarti iman kita lagi ngasih. ...warning lagi ngasih alarm bahwa dia dalam kondisi low bat lagi drop. Sehingga kita langsung nyari di mana ada colokan listrik. Dan colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Colokan listrik iman adanya di dalam majelis para ulama. Colokan listrik iman adanya di masjid. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop... Kita harus langsung mencari Booster iman Dan tidak harus booster saya Ini modus karena jarang Upload Bisa ada Ustadz Abdul Somad Yang ilmunya lebih banyak Daripada saya Bisa ada Ustadz Adi Dayat sini ada Ustadz Aditya Ada banyak Ustadz-Ustadz yang hebat Yang ilmunya luar biasa Yang kalau kita dengar walaupun cuman Lewat Instagram atau Youtube Insya Allah itu ngejas iman kita dan kalau kita ngerasa bahwa iman kita ini bukan iman yang baik, berarti charge-nya itu harus lebih lama. Kecuali iman kita itu iman sahabat, fast charging. Mereka dengar satu hadis, langsung imannya nambah sampai 100%. Mereka cuman berzikir hasbi Allah sekali, itu imannya tuh langsung full. Kita mungkin karena gak fast charging... Kita butuh berkali-kali ngecas dan lama waktunya duduk dalam majelis ilmu agak lama karena emang ngecasnya itu nggak secepat para sahabat nggak fast charging. Ini artinya teman-teman kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala masih membimbing hati-hati kita semuanya untuk datang ke sini mendengarkan majelis ilmu mudah-mudahan ini bukan majelis sia-sia ditambah lagi memang niat kita datang ke sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang dari sini ada yang kemudian jadian, maka dia jadiannya fi sabilillah. Jadi ada judul baru ya. Kalau dulu judulnya jomblo fi sabilillah, sekarang judulnya jadian fi sabilillah. Apa tuh jadian fi sabilillah? Jadian gara-gara pulang majelis ilmu. Jadian gara-gara dijodohin sama ustaz. Nah kalau minta dimakcombelangin sama Ustadz, kriterianya jangan susah-susah. Eh, mau nyari pasangan, ya sini biar Ustadz yang makcombelangin. Siap Ustadz, kriterianya apa? Yang tinggi, sekian, putih, bersih, wajah Korea, gitu-gitu deh. Si Ustadznya bilang, kalau gitu saya juga mau. <laughs> Bahaya itu. Teman-teman ya. yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa datang ke majelis ini dan hati kita yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kesekian kalinya saya pengen mention tentang bukti kebesaran Allah adalah dengan berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu kayak gini. Coba teman-teman perhatikan, ada berapa orang sekarang di sini? Sekitar 3000. Yang registrasi itu 2000 <tuh> yang Uh, Gosho itu sekitar seribuan, berarti sekitar tiga ribu Tiga ribu hati Allah gerakkan dalam satu waktu Dengan cara yang serentak Dari tempat yang jauh-jauh, ada yang dari Surabaya nih Teman-teman yang subhanallah istiqomah Mudah-mudahan Allah merahmati Bisa ngumpul di sini Dan itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bukti bahwa Allah itu maha membolak balikan hati, sehingga kita makin yakin kalau 3.000 hati aja bisa Allah gerakkan dengan begitu mudah, apalagi cuman menggerakkan satu hati. Ngerti kan? Oh belum ngerti ya? 3.000 aja bisa digerakin untuk datang ke rumah kita, masa satu hati aja nggak bisa datang ke rumah kita untuk melamar kan gitu ya? Mustahil Ini buat cewek-cewek nih Minta sama Allah Ya Allah engkau telah menggerakkan 3000 hati untuk datang dalam majlis ilmu hari ini Saya minta cuma satu hati aja Ya Allah Gerakkanlah dia untuk Ngekepoin IG saya Siapa tahu dia tergerak Tiba-tiba lagi mencet-mencet Ada yang muncul di story Atau muncul di apa Kayak om dia gitu Pas dia lihat siapa nih kok lucu gitu Unyu-unyu Nah ini teman-teman Bukti kebesaran Allah Nah sehingga kita bisa Belajar banyak hal dari apa yang Kita alamin Untuk bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu SWT Oke hari ini kita bahas Tentang amrodul kulub Bagaimana Membersihkan hati dari penyakit-penyakit Tazkiyatun nufus Kalau dalam bahasa ulama itu disebut Tazkiyatun nufus Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marad atau amrad. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum 'adzabun alimun bima kanu yaktubun. Di dalam hati mereka fi qulubihim Marodun, ada penyakit Tahu gak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Baper? Apa penyakit hati yang paling berbahaya Yang dampaknya itu bisa kemana-mana Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu Bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh Kemana-mana gitu penyakitnya Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya Udah dikemo berkali-kali, ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, eh dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa. Semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi bihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit satu aja. Allah tak mengatakan fi kulubihim amrod. Di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi kulubihim maradun. Cuma satu penyakit dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir marad penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama, yaitu ashq raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita zalikal kitab la raib, tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi. Wa ing kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bisurat. Kalau kalian masih ragu. Jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad. Itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Yang orang kalau ragu sama Allah banyak banyak modus. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida yughdi'unallaha walladziina aamanu wama yakhda'un illa anfusahum wama yas'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah maha kuasa. Makanya dia menjadi orang yang gampang kuatir. Kuatir. Muncul karena dia gak yakin Kepada kekuasaan Allah SWT. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah Begitu ada masalah Dia tinggal katakan Hasbi Allah, Cukup buat saya Allah Kalau dia yakin kepada Allah Lalu ada masalah Dia hanya mengatakan la, la illa Maka selesai Semua masalah Di dalam dirinya Walaupun mungkin masalahnya belum selesai Tapi dalam hatinya masalah itu sudah selesai Dan itu awal dari kebaikan jadi masalahnya adalah Kita yakin gak nih sama Allah Masalahnya adalah gimana cara kita Keep the faith Belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kayak misalnya Dulu tuh ada orang uh, Yahudi ulama orang Yahudi Namanya Rabi kalau bahasa Yahudi Dia lagi jalan gitu Lagi touring. Laper nih di tengah jalan ngelihat ada orang lagi uh, bakar babi guling. Jadi lagi bakar babi gitu, barbeque. Terus dia ngecium harumnya aroma babi yang dibakar. Jadi pengen, jadi lapar. Dia datang kepada orang yang lagi uh, barbeque gitu. Dia bilang, "A tini hadz samak." Beri saya ikan ini. Dan nyebutnya ikan. Orang-orang pakainya, pakaian orang ini kayaknya ini pakaian orang Yahudi yang khas banget. Akhirnya mereka bilang, kamu kan agamanya Yahudi. Orang Yahudi kan gak boleh makan babi, kata orang-orang yang lagi barbeku. Kata dia, siapa yang minta babi? Saya kan minta ikan. Tapi dia nunjuknya ke arah babi guling itu. Cuman dia menggunakan istilah ikan. Saya kan gak minta babi, saya minta ikan. samak Beri saya sepotong dari ikan ini. Tapi nunjuknya ke arah itu. Akhirnya karena mereka malas berdebat, mereka kasih kepada dia makanan tersebut. Dia makan makanan yang haram. Kemudian dia minum bersama mereka dengan minuman yang Allah haramkan. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Karena dalam keadaan setengah sadar, lagi teler, lagi fly, akhirnya dia kehilangan ontanya di tengah jalan. Dia jalan kemana, ontanya kemana. Namanya juga orang lagi teler. Di tengah padang pasir, dia kehilangan ontanya, kehilangan semua bekal-bekalnya. Baru ketika dia bangun dari tidur... Dia panik karena tidak menemukan ontah di sebelahnya. Dia pun keliling nyari-nyari ontahnya... Mondar-mandir kayak... Uh, apa uh, Siti Hajar antara bukit sofa ke bukit marwah. Cari ontahnya. Pas dia tidak menemukan ontah itu... Kemudian dia berdoa kepada Allah... Ya Allah, bantu saya, bantu saya, bantu saya. Nabi kemudian mengkomentari hadis ini... Kata Nabi, makaluhu haram... Makanannya haram, minumannya haram, kendaraan atau yang dia pakai itu semuanya haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang ini? Artinya apa teman-teman? Dia punya masalah, dia ragu kepada Allah ketika dia lagi dalam keadaan lapar. Dia lapar, ragu kepada Allah. Sehingga dia putus asa, dia makan apa yang tidak boleh dia makan. Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup. Dulu ketika Doli ditutup di Gang Doli di Jakarta eh di Jakarta atau Surabaya? Salah satu kalimat yang keluar dari teman-teman yang ada di sana apa? Kalau kami enggak boleh kayak gini terus kami makan apa? gitu kan? Kalau kami enggak boleh kerja kayak gini terus kami ngasih makan apa buat keluarga kami? Itu penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin, nih ya, gak mungkin nol, gak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta Itu gak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa. Meninggalkan Mesir Karena perintah Allah Allah ganti dengan Palestina Ibrahim meninggalkan Irak Karena Allah Allah ganti dengan Palestina dan Mekah Nabi Muhammad SAW Meninggalkan Mekah karena Allah Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah Gak mungkin ada orang yang berhijrah Meninggalkan sesuatu karena Allah Terus jadi terlunta-lunta Jadi susah hidupnya Gak mungkin Gak ada ceritanya dalam sejarah Masalahnya Ketika dia meninggalkan itu kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang. Duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini. Mending saya balik lagi aja kayak. Kayak dulu, Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina Ketika mereka di tengah jalan mereka bilang Tahu kayak gini kita mending balik lagi aja ke Mesir Kayak di zaman Fir'aun Ternyata sama aja nasib kita di tangan Fir'aun dengan di tangan Musa Kenapa? Ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah seseorang ragu kepada Allah Kecuali akan bertambah keluhan dalam hidupnya Nih pasti nih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 Apa kata Allah di dalam ayat 32? Ya kunu fuqara ayghnini min fadlihi wallah wallahu wallahu wasi'un nikahkanlah Orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak, kalau mereka fukorok, apa arti fukorok? Fakir, nggak punya apa-apa. Yugenihimullahum -apa. falli, Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ini ayat booster banget. Datang ke rumah calon mertua, capture nih ayat nih. Capture dulu ya, capture. Udah selesai capture, ditaruh paling depan. Jadi pas kita buka HP langsung ayat ini yang keluar gitu. Begitu ditanya kerjanya apa, tunjukin nih ayat. Kan pertanyaan kedua pasti kerjanya. Pertanyaan pertama siapa namanya, kedua kerja di mana. Siapa namanya, misalnya sebut nama kita sebutlah Budi gitu. Oh ya kerja di mana, masih kuliah atau udah kerja?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 di ardhilla 'ala allahi rizqaha wa ya'lamu mustaqaraha fi kitabim mubin enggak ada satu pun hewan yang melata di muka bumi illa 'ala kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka terus kenapa kita khawatir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 Tenang ajalah ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya, tapi ngeklaim kepada Allah itu enggak ada biayanya, enggak perlu pakai nomor antri, enggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah, kita tinggal mengangkat kedua tangan kita, kita mengatakan Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau Maha Besar.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 kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita... ...mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu... ...penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan... ...orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah... Baca ayat-ayat Allah Terutama ayat-ayat booster Tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Inna fi khulkis samawat Dalam penciptaan langit Bukan cuma di langit Tapi penciptaannya, prosesnya Inna fi khulkis samawati wal ardi waktila fil la'in Waktu dalam malam dan siang, langit bumi silih bergantinya malam dan siang atau musim di situ ada bukti-bukti bahawa Allah maha kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, enggak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi. Apalagi kita. Jadi intinya teman-teman. Kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita. Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita. Kenapa kita khawatir kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan kebaikan kita. Ada orang yang pernah gak nyesel bantu orang lain gara-gara. Ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita. Duh saya nyesel dulu bantu dia. Duh saya. Tahu gitu gak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh nyesel juga saya kemarin. Udah e, apa nolongin dia segala macem. Nyesel juga saya kemarin ngasih tahu ke dia. Ternyata ujung-ujungnya dia malah menyakiti saya. Mengkhianati saya. Nikung saya dari belakang. Nyesel saya curhat sama dia. Akhirnya jadiannya sama dia. Pernah kan gitu. Kita curhat sama teman kita, eh malah dia yang jadian. Kenapa dia jadian? Karena dia tahu banyak tentang si cewek itu lewat kita. Dan cewek ini gak ngerti. Kok kamu pengertian banget, tahu banget tentang apa yang saya suka dan gak suka. Padahal itu hasil dari observasi kita kan ya. Kita udah observasi sekian lama, udah gitu kita curhat. Dia tinggal ngambil hasil skripsi kita tentang si cewek ini nih. Dia pelajari, oh curhatnya berarti dia gak suka ini, ini. Warna kesukaan dia ini. Akhirnya ngasih kado ulang tahun warna yang dia suka. Jadian sama teman yang kita curhatin. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Kalau kita bertransaksi dengan makhluk mungkin sia-sia, tapi kalau kita berdagang dengan Allah enggak ada yang sia-sia sehingga tetap tenang. Lagi-lagi baliknya ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, ditikung, dianggap Bukan siapa-siapa, nggak -siapa, ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan, hasbi Allah. Bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan balasan dari manusia. Ini teman-teman untuk sesi pertama tentang amrohul Qulub fi kulubih marot. Salah satu penyebab kita sering nggak nyaman dalam hati kita itu, dan kalau hati udah nggak nyaman, pasti yang lain ikut nggak nyaman. Coba. Susah banget kan membedakan Ekspresi wajah Yang tidak sesuai dengan hati kita tuh susah Tetap aja gak akan Setulus kalau kita tersenyum Dari hati Senyum terpaksa itu beda banget Kayak kita datang di acara Nikahan mantan Diundang kan kewajiban seorang muslim Adalah memenuhi undangan Terpaksa datang kan Pakai cadar Pakai masker kalau cowoknya Datang nih Gak mungkin kan kita pakai masker di tempat pelaminan. Pas kita naik ke atas pelaminan. Kita memaksakan diri untuk tersenyum. Walaupun ini teriris-iris luar biasa gitu. Udah teriris-iris kayak dikasih jeruk lagi tuh Wah sakitnya. Nah gitu dia apa gandengan gitu. Pas kita mau salaman gemetar. Kenapa nih tiba-tiba panggung ini jadi kayak gempa gitu. Ternyata kita gemetar. Ini gara-gara apa? Kita pengen tersenyum. Tapi hati kita menjerit. Eh. Terlalu nyastrak. Kita pengen tersenyum tapi hati kita terluka kan gak mudah itu buat kita. Makanya hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Benarlah sabda Rasulullah kalau dia baik semuanya ikut, ikut baik. Kalau dia buruk semua ikut menjadi buruk terpengaruh banget. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita mulai dari memperbaiki hati kita. Dan awal dari memperbaiki hati itu adalah perbaiki yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja untuk sesi pertama Barakallahu li walakum Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah Tadi Tehanin udah menjelaskan Beberapa uh, Tips Gimana cara kita Menjadikan hati kita lebih Tangguh Analoginya tadi kayak Badan kita ya ada orang kan kalau naik motor sedikit pulang-pulang minum antangin ya. Kenapa baru naik motor sebentar udah cari e, tolak angin. Karena gampang masuk angin. Berarti dia lagi kurang fit. Ada orang baru jalan sebentar udah capek. Ada orang yang lari sampai berkilo-kilo biasa-biasa aja. Kadang kita... Baru ditolak sekali udah pundung kan? Ada orang yang ditolak berkali-kali, terus saja dia mencoba kan ya? Nah, apa yang menjadikan kita gampang sakit? Karena fisik kita lagi lemah. Apa yang membedakan dengan teman kita yang jalan bareng tapi dia enggak sakit? Karena fisiknya lebih sehat, sering olahraga segala macam. Gitu juga dengan hati. Ada Masalah yang sama dihadapi dua, e, oleh dua orang yang berbeda, yang satu baper, yang satu tough, bahkan bisa survive. Padahal masalahnya sama, sama-sama habis diputusin. Yang pertama habis diputusin bunuh diri, gak mati pula kan itu. Jadi bunuh diri yang gagal gitu. Karena bunuh diri yang sukses gak bisa dirayain. Yang kedua, diputusin. Dia e, masih bisa survive. Bahkan habis diputusin, dihalalin. Yeah. Besok kemarin diputusin, hari ini dihalalin. Kenapa ada dua respon yang berbeda? Karena hatinya berbeda. Yang satu lemah, fragile, gampang retak, gampang pecah. Yang satu lagi hatinya tough. Lebih kuat. Dan kekuatan hati itu akan menentukan bahagia dan susahnya kehidupan kita. Dan kekuatan hati itu tergantung dengan nutrisi yang tadi Tehanin sampaikan. Apakah kita ngasih hanya junk food yang kita kira udah nenyangin tapi gak sehat. Atau kita benar-benar ngasih real food yang kadang memang gak sesensasi junk food. Karena orang yang gak senang makan sayur, kadang makan sayur kan gak terlalu nikmat ya. Sedangkan yang uh, makan makanan junk food, yang keripik-keripikan yang gak terlalu sehat, kadang buat dia lebih seru gitu. Ya zikrullah itu kadang emang gak seru bagi kita yang uh, saya lah yang mungkin masih belajar. Tapi emang harus dipaksain. Kayak kita <tuh> maksain anak bagi yang udah punya, tetap ada catatan. Maksain anak kita buat makan sayur, kan dipaksain banget tuh. Sampai sayur dibikin ada gambar boneka, sayur jadi bintang, jadi apa, jadi hewan gitu. Kenapa? Biar dia mau makan sayur. Dan kita juga maksain diri untuk memberi real food hati dengan zikir, dengan tilawah dan seterusnya. Ini akan buat hati kita kuat. Dan kalau hati kita kuat, begitu ada sedikit badai atau angin-anginan dalam hidup, gak gampang masuk angin hatinya. teh. Kalau saya nambahin sedikit tips. Sebelum teman-teman datang melamar, banyak-banyak zikir kepada Allah. Karena kalau ditolak akan kuat menerima kenyataan. <tuk> Jangan melamar dalam keadaan hati lagi lalai. Itu ditolak benar-benar pulangnya itu gak ke rumah. Paling mending ke rumah sakit. Paling mending. Kalau pulangnya innalilah kan kasihan ya. Nah makanya sebelum ditolak mending zikrullah. Begitu calon mertua mau ngomong kita langsung astagfirullah la ilah ilah ilah ilah ilah ilah. Pas dia bilang maaf biarkan si mbaknya menyelesaikan sekolah dulu. Innalillah astagfirullah innalillah astagfirullah. Kuatin aja zikir karena makin kita hatinya kuat. Kuat menerima kenyataan yang kadang-kadang memang gak menyenangkan. Kalau udah terlanjur kenyataannya gak sesuai harapan kita. ya udah kuatin lagi dengan zikir lagi terus saja. Jadi larilah kepada Allah wa anibu fafirru ilallah. Saya pengen cerita. Eh ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan memang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah kecuali sudah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah Mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus ngetek Allah. Ya hasbi Allah, hawlalahu wa taala bilah berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua, Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais al Koroni Tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada tiga teman saya. Satu anak Batam namanya Ag, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Agi, agi. Satu lagi uh, driver ojek online di Bandung. Ini tiga-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru dua minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi anak Jakarta ini pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim karena agak susah terlalu ramai. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah kaudarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surf surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa uh, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter 2 meter setengah. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut daerah Jawa Barat namanya Batu Karas Spot surfing Saya pergi ke sana nih Agi yang tadinya di Jakarta Ternyata memang dia orang Batu Karas Tinggalnya di Jakarta Jarang banget pulang ke Batu Karas Nah seminggu kemudian setelah talim Dia sakit Badannya gak enak Biasanya kalau cuma panas dingin Dia akan tinggal di kos-kosan Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung Duh kenapa ya saya pengen pulang kampung Kenapa ya kenapa ya Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan Kenapa ya saya pengen pulang kampung, akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, eh kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi gak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti serving, diajak serving dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi... Uh, persiapan nih, mau turun ke air Lagi duduk santai gitu, pagi-pagi Sambil ngopi dulu, sambil Gak jelas ya, ngelamun Tentang masa lalu <guluh> Jadi lagi duduk dulu nih, di pantai nih Sambil ditaruh dengan apa Papan, biar gak kena matahari Udah ke pantai masih takut, hitam, parah udah hitam Tiba-tiba Agi datang Ngeliat dari jauh, ini kayak kenal nih Siapa ya, kayak pernah lihat, Tapi biasanya kan penampilannya beda Ini udah uh, namanya orang lagi di pantai Datanglah. Pas sudah dekat dia bilang, eh Ustaz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustaz Hanan di Meruya kebun jeruk minggu yang lalu. Oh iya, iya kebun jeruk minggu lalu memang ada ta'lim. Udah kenalan dia bilang, Ustaz. <coughs> minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah saya pengen ketemu Ustaz Hanan. Langsung bukan di ta'lim. Biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia salawat, dia doa. Gak sampai bertahun-tahun. Cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai ngobrol jadinya saya seharian cuma ngobrol doang enggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat dia live apa live IG gitu. Aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia nih, Ustaz hadiah gelang batu untuk Ustaz alhamdulillah. Ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid, masjid apa ini teh? Masjidurrahman. Cuma saya nggak berani menyapa, saya menyapa dia lewat Engkau saja ya Allah. Sia. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi. Jauhid Imanat tu jauhid Kira atat Kata Tehanin tadi Kuatkan Jagokan diri kamu Dalam yakin ke Allah Makin jauhid Makin jauhid Makin bagus Maka insya Allah Akan kena panahan kita Ada orang mana tadi Tidak kena sama sekali Ada orang yang Di jarak yang sama Langsung kena Kenapa? Udah jauhid Imannya udah mantap Udah yakin gitu Dan yakin dalam bahasa Memanah tadi Udah profesional nanti insyaallah tiba-tiba entah gimana caranya nggak nggak usah uh, cari tahu karena saya juga sama Tehanin yang cerita tadi kita eh kita Tehanin maksudnya nggak mencari saya, dah saya emang mencari Tehanin nggak mencari saya sama sekali kita nggak kenal dia nggak kenal saya pas ketemu di tempat kibda emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa namanya ikhtiar gitu kan dan dengarkan ceritanya nah ya gitu deh pokoknya yang jelas nggak usah Berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin pada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini agi nih. Yang kedua, uh, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di pemuda hijrah. Namanya masjid pemuda hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir akhirnya naik ojek online. Pergilah ke masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid cuman pakai baju biasa, terus uh, asar juga ngimamin, pas sudah selesai asar saya mau pulang saya order lagi nih ojek online, saya order ada yang ngambil, ngambil saya naik ojek di tengah jalan dia nanya, mas sering sholat di masjid itu kata dia, lumayan saya bilang, ya itu masjid ramai banget ya, kalau ta'lim ramai banget tuh penuh dengan anak muda, ya alhamdulillah saya bilang Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya. Kenal sama dia? Ya lumayan saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Uh, oh, Mas suka ikut ta'lim juga di situ. Kadang-kadang saya bilang. Dia enggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga dia nanya eh <tuh> uh, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya. Iya. Eh, Mas tadi ngimamin salat zuhur ya kata dia. Iya kata saya. Mulai curiga kan dia? Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah, Hanan yang mana nih kata dia? Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula dia heboh sendiri di lampu merah bayangin. Ya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz nanti kita lulus saya lihat ke belakang benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong, kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, salawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muazamil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustahan Anataki saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan jangan pas rame-rame. Ternyata berdoanya di atas ojek coba. Bayang. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia, terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang, tuda, yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa kalau kita melebarkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja. Udah tetap La tahzan inna Allah amanah. Yang terakhir tadi kisah ag ag ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama Uh, Dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di Youtube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga seneng main skate walaupun gak bisa sih cuma seneng nemenin-nemenin doang. Oh mana karena dia seneng memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek gitu. <laughs> Biasalah kayak gitu mah ya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin. Dengerin nangis selama ini dia udah belasan tahun nggak sholat, jangankan sholat e, sendiri, e, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja nggak pernah, bahkan sholat idul fitri aja nggak pernah, kan kalau kita minimal sholat idul fitri ya setahun dua kali lah ya, walaupun masbook itu juga. Kenapa masbook kebiasaan kalau jumatan datangnya, kalau khutbahnya udah selesai, dah idul fitri idul adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. lukum, kok gak sholat sih? Sholat idul fitri itu sebelum khut, khutbah, ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali, tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata ustad ini, kok saya dapat hidayah kata saya sendiri tuh kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik Allah segala macam saya pas dengar ya ya ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri dia dapat hidayah setelah dia dapat hidayah diam-diam dia sholat dia wudu nggak mau ketahuan sama keluarganya dia tutup pintu dia sholat di dalam kamar jarang-jarang kamarnya dikunci pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah ke eh, dalam kamar ketok-ketok -ketok, kok nggak dibukain Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka. Pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi salat Setelah sholat dia berdoa. Ya Allah ustad itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa. Besoknya dia ketemu dengan uh, atasannya. Dia bilang pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Uh, atasannya nanya izin kemana? Saya mau ketemu ustad saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar buster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya, dimudahin. Butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, ta'alim saya yang rutin di Bandung itu, yang e, di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya, dan Alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah Tapi kalau menuju ke Allah Jadi permuda banyak banget urusan yang dipermudah Saya malah dapat uang saku Saya malah dapat e, kayak bonus dari e, apa, atasan saya Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik Setelah saya berhijrah Dan saya pengen ketemu dengan ustad Dimudahin banget, ini lihat bukti Bukan karena saya orang saleh enggak kesalehan kita hanya Allah yang tahu Tapi karena kita yakin sama, sama Allah Karena kita melibatkan Allah Terus kenapa galau, kenapa khawatir Kenapa enggak tenang kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Dari itu teman-teman coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan. Kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz. Tapi juga ketemu dengan pasangan kita. Menemukan rezeki yang halal untuk kita. Apapun kebaikan. Tinggal ya Allah saya pengen nikah. Beri saya jalan. Udah gitu lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau gak juga gak ada sia sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa itu jangan yang tanggung Yang mantap sekalian Ya Allah kalau mobil ya Ya Allah saya pengen alfad Penghasilan kita kecil Tapi pengennya alfad, emang sia-sia? Enggak, kalau gak dikasih alfad di dunia Dikasih alfad di akhirat Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu, kalau gak dikabulkan di dunia Dikabulkan di akhirat, bangun dari kubur Tiba-tiba lewat alfad, berhenti depan kita Eh ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Masyar Lewat pakai alfad gitu, udah ada drivernya Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya cahaya. Kendaraan cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alfa di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia. Karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap. Haraja ila Allah berharapnya hanya ke Allah dan itulah obat untuk segala kegalauan di dalam hati kita. Itu aja. Mudah-mudahan kita makin mantap untuk melibatkan Allah. Ada masalah dikit bilang aja, tenang ada Allah, tenang ada Allah. Kalau tenang ada Allah, itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bukankah kalau kita ingat Allah, kita jadi tenang? Harusnya kayak gitu. Barakallahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah